Assalamualaikum, Sederloin. Berita pagi. De hari ini Sabtu 3 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah dan Putra Nasution. Jaksa sitarumah mantan wali kota Banda Aceh. Tali seling payung masjid raya putus diduga kuat akibat tidak dipasang alat sensor. Mahasiswa ISBI demo tuntut rektor mundur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Jaksa dari Kejari Banda Aceh menyita rumah milik mantan wali kota Banda Aceh, Almarhum Insinyur Mawardi Nurdin di Kampung Lam Gugub, Dusun Kayadang, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, Jumat kemarin. Rumah tersebut disita karena menjadi barang bukti dalam kasus korupsi dana yayasan Politeknik Aceh tahun 2011-2012 dengan kerugian negara 2,3 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Penyitaan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat oleh tim Jaksa yang diketuai KASI Pitsus Muhammad Zulvan SH. Tim yang didampingi anak almarhum Mawardi Nurdin sempat masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengecekan. Setelah itu Jaksa menyegil pintu rumah dan menempel selebaran informasi bahwa rumah itu akan dilelang. Lelang itu sebagai pengganti kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan Bendahara Politeknik Aceh saat itu Elvina. Dalam kasus korupsi itu juga terlibat Ramli Rashid dan Zainal Hanafi, Ketua Yayasan dan Direktur Politeknik Aceh, dan Sibran, Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh. Keempatnya kini sedang menjalani hukuman penjara. Kasih Pitsus Muhammad Zulfan mengatakan ada aliran dana korupsi Rp1,2 miliar rupiah yang dijadikan biaya pembangunan rumah oleh Almarhum Mawardi. Karena itu rumah Almarhum Mawardi Nurdin muncul dalam persidangan dan menjadi barang bukti dari kasus tersebut. Sehingga Jaksa menyita rumah itu dan akan dilelang untuk mengembalikan kerugian negara. Sideralun, tim lab Fakultas Teknik Unciah kemarin turun ke lokasi pemasangan payung di Masjid Raya Baiturahman, Kota Banda Aceh untuk melihat tali seling payung yang putus pada hari Rabu 31 Mei lalu. Tali seling putus diduga akibat payung belum dilengkapi alat sensor angin. Hal itu terbukti dan diakui KPA pelaksana proyek bahwa hidrolik payung belum dilengkapi alat sensor tekanan angin. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Rektor Unsyah Samsul Rizal mengatakan tim lab Fakultas Teknik Unsyah turun ke lokasi pemasangan payung masjid raya karena pada Rabu lalu satu unit payung masjid raya nomor 11 tidak bisa dibuka dengan alasan karena tekanan angin yang kencang sehingga seling pengikat kain terpal payung terlepas. Tim UNSIA menurunkan sejumlah dokternya untuk menganalisa kondisi payung yang tidak kembang tersebut sebagai bahan analisanya terhadap kekuatan kain terpal membran payung. Tim Lab Fakultas Teknik UNSIA dipimpin dekan Fakultas Teknik UNSIA Dr. Mirza Ibrahim Hasan bersama sejumlah anggota. Di lapangan tim mewawancarai KPA pelaksana proyek Masjid Raya Baitur Rahman Mizuan menanggapi jawaban KPA pelaksana proyek dekan Fakultas Teknik UNSIA Mirza Ibrahim Hasan menyatakan... Alat sensor angin itu perlu dipasang pada saat masa uji coba. Tujuannya untuk mengetahui pada tekanan kenot berapa payung bisa dibuka agar seling payung tidak putus dan kain membran payung tidak robek. Sideralun, sekitar lima puluhan mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Aceh menggelar aksi demo Jumat pagi di kampus ISBI Janto, Aceh Besar. Demo itu diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas hingga pemukulan terhadap dosen. Dari Bana Aceh, M. Nasir melaporkan. Massa yang tergabung dalam forum mahasiswa ISBI Aceh, (FORMIA) itu menuntut Rektor ISBI Dr. Ahmad Akmal mundur dari jabatannya serta membatalkan pelantikan dua wakil rektor yang dijadwalkan kemarin. Menurut mahasiswa, pelantikan dua wakil rektor melanggar statuta ISBI Aceh. Informasi yang diperoleh, mahasiswa mendatangi gedung rektorat kampus ISBI sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian mahasiswa berorasi bergantian dan akhirnya rektor menemui mahasiswa. Selanjutnya mereka menyerahkan poin tuntutan kepada rektor. Saat itu mahasiswa sempat saling dorong dengan petugas kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Dua orang mengenakan helm yang disebut-sebut sebagai dosen ISBI tampak datang melerai kontak fisik antara polisi dan mahasiswa sehingga terjadi saling tarik-menarik. Akhirnya dua dosen itu yaitu M Zubir dan Fadlan Baktiar sempat diamankan ke Mapolres Aceh Besar. Namun beberapa saat kemudian keduanya dibebaskan kembali. Zubir mengakui dirinya dan Fadlan sempat dipukuli oleh beberapa polisi yang mengawal aksi tersebut. Sideralun, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara Kamis malam kemarin mengizinkan pulang 12 TKI asal Aceh bersama 18 TKI lainnya ke alamat masing-masing. Mereka yang ditangkap anggota TNI AL di perairan belawan beberapa hari lalu, diizinkan pulang setelah menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, 30 tenaga kerja Indonesia yang pulang dari Malaysia menggunakan kapal kayu ditangkap TNI Angkatan Laut ketika mereka telah sampai ke perairan belawan Sumatera Utara Rabu lalu. Setelah sempat diamankan di Markas Komando Lanal Tanjung Balai Asahan, mereka diserahkan ke kantor imigrasi. Anggota DPDRI asal Aceh Sudirman alias Haji Umar mengatakan laporan yang diterima dari Ketua Komite II DPDRI semua tenaga kerja tersebut telah diizinkan pulang oleh pihak imigrasi. Tapi mereka harus menjalani proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Menurut Haji Umar, ke-30 TKI ini termasuk 12 dari Aceh telah dicekal sehingga tidak bisa pergi ke luar negeri selama 5 tahun ke depan. Mereka dicekal karena tidak memiliki paspor dan pergi ke Malaysia menjadi tenaga kerja ilegal. Bahkan saat ini dari 600 ribu tenaga kerja Indonesia asal Aceh di Malaysia, sebagian besarnya TKI ilegal. Sehingga mereka juga akan pulang ke Aceh melalui jalur ilegal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun. Setelah memasuki hari kedua berada di RSUD Tengku Pekan Aceh Barat Daya, Jumat kemarin mayat tanpa identitas yang ditemukan mengambang di aliran Krung Babahrot akhirnya dikenali sebagai Zainal Abidin 55 tahun, warga Desa Alubeliong, Kecamatan Babahrot. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Kasubbak TU RSUD Tekupekan, mulia di mengatakan identitas mayat terungkap setelah beberapa warga dari desa Alu Beliung, kecamatan Babahrot, datang ke RSUD Tekupekan untuk melihat mayat yang ditemukan di kerung Babahrot. Seorang warga mengaku bahwa mayat tersebut adalah orang tuanya Zainal Abidin setelah melihat ciri gigi dan bekas luka kecelakaan. Setelah dipastikan bahwa mayat itu adalah orang tuanya, kemudian segera dibawa pulang ke rumahnya di kediamannya di desa Alu Beliung, Kecamatan Babahrot, selepas jadwal salat Jumat kemarin. Dari keterangan yang diperoleh, Zainal Abidin berangkat menuju areal kebun lokasi hulu sungai Babahrot beberapa hari lalu. Biasanya setelah dua hari di kebun, korban pulang ke kampung. Tapi karena sudah beberapa hari tak kunjung pulang, keluarga mendatangi kebun dan hanya menemukan pakaiannya. Sideralun Satu ton lebih besi beton material pembangunan bendungan Kruto di Desa Blang Pantai, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara, dijarah tiga pria dengan menggunakan dam truk. Hingga saat ini pelakunya belum ditemukan, sehingga kasus ini dilaporkan ke Polsek Payabakong. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Payabakong Iptu Ibrahim mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari perusahaan yang ikut dalam pembangunan proyek bendungan Kruto. Dari laporan, besi beton yang dicuri pada 24 Mei itu mencapai 1 ton lebih. Kapolsek juga menyebutkan pihak perusahaan awalnya hendak menyelesaikan persoalan itu dengan cara kekeluargaan jika pelaku bersedia mengembalikan besi yang telah dicuri. Tapi karena sampai batas waktu yang diberikan tidak juga dikembalikan sehingga kasus tersebut dilaporkan ke polisi. Penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus itu. Besi tersebut dikeluarkan oleh tiga pria dengan menggunakan mobil, dua diantaranya pekerja pada salah satu perusahaan pembangunan waduk. Tapi setelah pencurian tersebut, ketiganya menghilang dan diduga sudah kabur. Sedara Lun, Perumbulog Divisi Regional Aceh akan mendatangkan 21 ton bawang putih ke Aceh. Hal ini dilakukan untuk menekan harga di pasaran yang tergolong masih tinggi antara Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Dari Bandar Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Kepala Perumbu Bulog di Fri Aceh, Fatah Yasin mengatakan 1 ton bawang putih sudah tiba di Langsar Abu lalu. Ada pun 20 ton lagi sedang dalam perjalanan via laut yang diperkirakan tiba ke Aceh beberapa hari ke depan di Pelabuhan Malahayati Aceh Besar dan Lok Sumawe. Ia menambahkan bawang putih yang tiba di Pelabuhan Malahayati akan didistribusikan di Bandar Aceh, Melabuh, serta wilayah Pantai Barat Selatan. Sedangkan yang tiba di Loksmawai didistribusikan ke wilayah pantai utara Loksmawai serta Takengon. Fata mengatakan sebanyak 1 ton bawang putih itu dari bulog difri Sumatera Utara, sedangkan 20 ton lagi dari Jakarta. Tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat butuh maka akan ditambah lagi. Bawang putih yang didatangkan itu nantinya akan dijual Rp38.000 per kilogram, bahkan kepada mitra atau pedagang dijual Rp37.000 per kilogram.